Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika istri sering ajak ngobrol Setelah saya pulang kerja Sehingga terkadang Harus menunda Atau mengurangi rutinitas Bacaan Quran Mana yang lebih afdal? Masya Allah Antum baca Qurannya di luar rumah aja. Kalau sama sahib-sahibnya ngobrol panjang gak ngaji gitu kan. Ketika sampai rumahnya karena dia bosan sama istrinya. Aduh anak mau ngaji nih. Berarti, janganlah. Antum cari waktu-waktu khusus. Kalau memang Antum harus mengurangi waktu ngaji. Antum gak masalah untuk menyenangkan istri Antum. Kesian tuh istri Antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak Antum. Kalau Antum memberikan kebahagiaan di diri istri Antum. Ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh. Awal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu Ala muslim Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan Ke hati seorang muslim Apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang Baca Qurannya demi istri kita Tidak masalah insyaAllah Karena kita termasuk dia punya hak jamaah Kita di luar 8 jam Ngobrol sama istri 5 menit sudah capek Memang istri kita itu kadang-kadang ngobrolnya Tidak bermanfaat Oh ketawa gitu kan, tapi Ancum, gak apa -apa. antum nggak apa-apa, antum dengarin ya? dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong, dia cerita dia lagi dapat berita ya tentang apa tentang gempa umpamanya bang tahu bang ada gempa bang di ini cerita macam-macam ya ada yang meninggal sekian, antum jangan ngomong ana udah baca beritanya itu sedih, jangan kesian tuh istri biarkan dia ngomong sampai selesai subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin, jangan pernah dipotong omongan istri kita. Kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul Shallallahu Sallam hadis Umi Zara. Cerita ini panjang. Kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah itu bisa dua kali kajian. Rasul Shallallahu Sallam dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan Nabi, kita ini seharusnya lebih care. Rasulullah SAW lebih sibuk dari kita, lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan satu. Kita istrinya satu nggak punya waktu. Gimana kalau istrinya dua teman-teman? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong Bismillah dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama, deh gimana nih kalau kita tadarus nih? Kau baca abang yang melihat insyaallah mau istri kita berusaha kesamaan kebersamaan di rumah itu dihidupkan. Makan bersama. Rasul sallallahu alaihi makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang. Sekarang ini orang makannya tuh di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana-suasana dekat sama istri itu jarang. Rasul sallallahu alaihi makan satu piring sama Aisyah. Jadi kalau makan satu piring sama anak-anak kita, Nabi makan sama Ummu Salama sama anaknya Ummu Salama makan satu piring. Antum bisa bayangin ketika makan satu piring kepala tuh bisa beradu. Kepala suami sama istri beraduan, masya Allah. Saling gelasnya satu. Antum berusaha di rumah kalau kemanten baru gelasnya cuma satu. Jangan banyak-banyak. Kalau ada tamu pinjem sama tetangga nggak apa-apa. Soalnya apa? Kalau gelasnya satu itu mau nggak mau kan minumnya kan? ganti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah cerita pernah Aisyah minum sallallahu ala nabina Muhammad beliau Aisyah lagi minum kemudian sama Rasul sallallahu sallam, diambil tu gelasnya dicari sama nabi bekas bibirnya Aisyah diletakkan bibir nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya kalau sekarang kita putar kita cari yang enggak ada bekasnya <Trek vous -bécofjek> itu masalah jemaah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Jadi berusaha sekali-kali lah, paling tidak makan barengan, dihidupkan tuh, makan satu nampan itu Untuk mendekatkan hati kita, sama istri, sama anak-anak kita ya Kita bagi ada daging yang enak, kita berikan kepada kepada istri kita, istri juga itu, seperti itu Rasul SAW itu umurnya sudah 60 tahun jam Biasanya yang dulang-dulangan, dulang-dulangan, betul Suap-suapan, Masya Suap-suapan itu kemantan baru. Satu bulan, dua bulan, gak sampai satu bulan. Mungkin tiga hari. Aja. Habis gitu udah sendiri-sendiri.